Beb Iya saya Selamat ulang tahun ya Semoga Kamu panjang umur Amin Rezekinya semakin banyak、Amin. Semakin sukses Amin Dan selalu Siap untuk menghibur mereka-mereka semuanya ini Amin Terutama SNP Indonesia、ya. dan juga ya. Selalu bisa berduet dengan saya Sekarang, esok dan selamanya Amin Dan gabung lagi dengan Nyupa Lapa Ini m a u udah gabung Ini udah gabung ini pak <laughs> <laughs> Oke selamat ulang tahun ya Makasih beb sayang ya. <laughs> Makasih I'm a little down.